Zikir pun harus khusyuk Sebenarnya bukan hanya sholat dan zikir Amal-amal yang lain, baca Quran juga tuh. Nah Pertanyaannya, how? Bagaimana? Jadi ada lima jurus lah kita sederhanakan Nah Yang pertama, sholat yang khusyuk itu Mesti dimulai dari niat yang dihasilkan ya, Rukun pertama, kalau kita lihat sholat ada 13 rukunnya Yang pertama itu niat, tanamkan Bagaimana dalam hati kita tanamkan selalu sholat? Ya Allah, aku sholat ini untuk mencari ridhamu Aku sholat ini untuk mencari cintamu, Dan tanamkan. Nah kalau ini kita tanamkan, mudah-mudahan kalau orang yang selalu ingin dicintai, ingin dicintai, ingin disayang, mudah-mudahan setelah sholatku nanti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, bukan hanya sholat, termasuk juga sedekah ya Allah. Aku bersedekah ini untuk mencari cintamu. Aku berberbutuh ini untuk mencari cintamu. Aku berzikir ini untuk mencari cintamu. Semua amal ya Allah aku untuk mencari cintamu. Jadi oleh karena itu, apa saja? Tanamkan sebelum kita beramal. Dinamal a'amalu binti. Maka mulai sekarang, siapkan waktu. Apakah dua menit atau satu menit. Sebelum sholat, ya Allah. Aku ingin sholat ini, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat malam, sholat duha. Ini untuk mencari cintamu, ya Allah. Sudah. Sebelumnya. Ya, masuk, baru sudah masuk, sudah terasa nyaman, baru takbir. Allahu. Sampai nyaman dulu, sampai masuk dulu, baru. Jangan belum masuk, sudah takbir nanti jadi kacau, ini ibarat pesawat landingnya itu nah, runwaynya bagus kalau runwaynya bagus, nanti take offnya pun bagus tapi kalau runwaynya gak bagus nanti grepeg-garepeg, jatuh lagi nyungsep. nah begitu kalau udah niatnya gak bagus, begitu Allah Akbar begitu Allah Akbar langsung blank semua yang lupa langsung teringat yang hilang ketemu sampai pepatah mengatakan, kalau anda kehilangan sesuatu carilah dalam sholat, pasti ketemu nah, Allah Akbar nampak semua apalagi ujian itu, jawabannya dalam sholat nanti ketemunya, nah, pengalaman gak? Ah, ya saya juga dulu begitu, tapi benar, -benar sekarang tidak lagi ya nah jadi demikian tanamkan, itu paling pertama menentukan kalau sudah runway-nya bagus pesawat itu, jalannya bagus baru take off-nya pun bagus kamu boleh sekarang tanamkan seluruh, seluruh. ya Allah, aku surat ini mencari cintamu agar disayang oleh budak nanti masuk tuh dia Tuk. nah baru kita bisa lanjutkan seterusnya nah itu yang pertama nah yang kedua nah latihanlah kita melakukan segala rangkaian sholat itu dengan yang terbaik wudu wudu yang terbaik Nabi mengatakan ta'as binil wudu atau ta'as bilil wudu terbaik wudu itu bukan sekadar wudu wudhuan kadang-kadang kita wudhu wudhuan ya sekadar lempar aja air ya ya kadang-kadang rambutnya cuma tiga lembar begitu ada begitu jadi ya ya begitulah kadang-kadang kaki maaf oh, gitu juga nah jadi Kodok yang sempurna, pakaian yang sempurna, ya dalam hadis dalam ayat dikatakan ya, ya bani Adam kodu zina takum indakulim masjid pakai yang terbaik ketika mau kita sholat pakaiannya waktu waktu yang terbaik di awal waktu bagi laki-laki di tempat yang terbaik yaitu di masjid bagi wanita di awal waktu dari wanita yang sholat di awal waktu itu sama dengan laki-laki sholat di di masjid sama di bakhah perempuan itu lebih baik emang di rumah kalau misalnya ke masjid khawatir ada timbul fitnah, di rumah nggak apa-apa, sambil jaga rumah. Nah, jadi pahalanya itu pahala jaga rumahnya. Dia 27 lebihnya itu karena jaga rumahnya dan tepat waktunya. Tapi kok di rumah juga lalai-lalai juga yang nggak dapat, gitu loh. Jadi kalau perempuan sholat tepat waktu di rumah, itu sama dengan laki-laki yang yang sholat di masjid. Jadi kok usah ibu-ibu iri, sama, asal tepat waktu. Jangan terlambat, kok terlambat. karena Nabi mengatakan, ''Aftalul a'mali illallah'' Jadi yang paling dicintai amal ibadah oleh Allah tu adalah asolatu Allah, Allah waktu Salat pada tempat waktu, waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, gerakan yang terbaik, gerakan yang tenang, ucapan bacaan yang terbaik, ucapan yang tenang. Ya, jadi demikian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ah ini yang ketiga agak kadang-kadang ini agak sulit ni. Apa? Fokus, konsentrasi istilah kita. Pikiran fokus, tidak melayang, tidak kemana-mana. Ini agak sulit dan perlu latihan. Jadi begitu Allah wakbar, setiap bacaan itu kita tahu apa yang kita baca. Setiap badan kita bergerak, tahu kita, oh ini gerakannya. Mengangkat tangan, bersedekat, kerukus, tahu kita, fokus. Lawannya, fly to the sky. Terbang ke mana-mana. Going everywhere, pergi ke mana-mana. Begitu Allah wakbar, sebenarnya, ya kalau bahasa kampung kami, sepukul-sepukul, enggak apa-apa, Allah maha tahu. Sekali terbang, balik lagi, itu enggak apa-apa. Asal terbang, balik lagi, cepat terbang dikit, baik, ini enggak terbang. misalnya gini, Allah wakbar, ah, habis ini aku mau ke pasar, cukup sampai di situ balik lagi, ingat lagi sholat ya, ya. habis ini habis sholatnya aku mau masa atau mau ke kampus, atau mau apa, cukup sampai di situ, Baik. jangan lama di situ mau ke pasar, habis itu beli ini, beli ini begitu selesai sholat semua barangan selesai dibelanjain nah ini yang gangan jadi fokus nah jadi demikian, jadi fokus nah ini perlu kita latih dan ini sangat bagus bagi kehidupan kita. Orang yang biasa fokus dalam sholat, nanti dalam hidup punia dia bisa fokus. Ketika mencari jodoh dia fokus, ya ketika dia kuliah dia fokus, ketika bisnis dia fokus. Fokus itu dalam bahasa bisnisnya atau dalam bahasa umumnya now and here. Pikiran di sini dan sekarang. Kalau bahasa Indonesia-nya ke disini kinian. Ayo coba diulang ke disini kini ya disini dan kini jadi pikiran kita di sini dan saat ini kadang-kadang orang enggak badannya di sini pikirannya kemana-mana badannya zikir di sini maju pikirannya ke kampus ke belanjaan ke pasar ke pekerjaan sebagainya badan kita sholat pikiran kita tentang sholat now and here sekarang jangan pikir masa lalu jangan juga jauh ke masa depan banyak orang khawatir atau sedih masa lalu takut khawatir masa depan, berfikirlah sekarang, now jadi oleh karena kadang ini dilatih dalam sholat kalau orang-orang barat itu ada latihannya namanya mind control atau mind management ada latihannya, bayarnya mahal ini sekitar gratis Allah kasih latihan, gimana? dalam sholat jadi kalau kita biasa mengkontrol pikiran kita, mind management mind control kita bisa lakukan dalam sholat di luar sholat kita akan terlatih menjaga pikiran dalam bisnis fokus, dalam kuliah fokus dalam rumah tangan, ini enggak kita kita bersama istri, ingat Kantor, bersama kantor, ingat Akhirnya gak pernah jelas semuanya Nah gitu, Nah insyaallah Kita mudah-mudahan orang-orang yang diberikan Kehusuan oleh Allah, itu yang kedua Yang ketiga, jadi fokus latihan Dan dilatih dalam sholat, ya kalau blank Cepat balik, kalau blank cepat balik Insyaallah akan terlatih, ala bisa karena Biasa, mari kita biasa Insyaallah kalau terbiasa dalam sholat mudah dalam. Nah kalau misalnya terlalu Jauh, lupanya Blanknya terlalu jauh balik ke tempat mana kita lupa, ulang lagi bacaan yang lupa. Kalau tiba-tiba al-fatihah, Akbar, baru baca Bismillah, tiba-tiba wala dolin, itu kan blank itu banyak itu. Loh, udah wala dolin, nah ini gimana? Itu, itu terlalu jauh berarti itu sudah perginya udah udah ke Amerika itu berarti perginya itu. Nah balik, ulang lagi al-fatihah. Begitu rangkaian. Nah yang keempat, nah kita harus memahami apa yang kita baca dan kemudian menikmatinya. Selama ini banyak orang-orang yang kurang memahami apa yang dia baca dalam salat. Bagaimana kita bisa bisa menikmati salat kita kalau kita enggak faham, Maka Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukaru Surat 4 An-Nisa ayat 43. Wahai orang-orang beriman, jangan kau dekati salat atau jangan kau lakukan salat dalam keadaan mabuk sampai kau mengerti apa yang kau baca. Jadi harus mengerti, termasuk zikir yang khusus itu, zikir kita paham. Subhanallah mulut kita, maha suci engkau ya Allah di hati kita. Begitu, Alhamdulillah di mulut kita, segala puji bagimu ya Allah di hati kita. Pikiran kita. Astaghfirullah mulut kita, ya Allah ampunkan dosa-dosa aku. Begitu. La ilaha ilallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali engkau ya Allah. Makanya kita harus belajar makna-makna ini. Tanamkan makna itu di dalam hati kita, biar dia meresap. Jadi kalau kita paham dan menikmati, akan meresap makna. Kalau makna itu nanti meresap, dia akan terefleksi dalam perbuatan kita. Orang yang biasa istighfarnya paham, meresap, dia dinikmati, masuk ke dalam, nanti perbuatan itu mencerminkan istighfarnya. Subhanallahnya masuk ke dalam hatinya, mencerminkan subhanallah dalam perbuatannya. Mulutnya akan mudah, subhanallah matanya. Semuanya akan tercermin perbuatan-perbuatan dalam sholat. Begitu juga kalimat-kalimat zikir. Ini enggak mulutnya astaghfirullah astaghfirullah tapi begitu selesai astaghfirullah matanya mendelik lagi wah aurat dilihat lagi nah astaghfirullah kadang, kadang masih begini ya astagfirullah tapi sabagitu astaghfirullah langsung masuk ke dalam hati terefleksi makanya hati itu kalau dia udah bagus maka bagus seluruh amal-amal yang lain ala fil jasadi mudghatan kata dalam hati itu ada sekelompok atau segenggam apa namanya daging kalau dia bagus bagus semuanya apa itu hati jadi masukkan nilai-nilai itu yang kita baca ke dalam hati. Jadi paham dan nik nikmati biar masuk. Ya, Jadi ada sembilan bait e, atau pa, apa istilahnya, doa dalam sholat. Pahamilah mulai dari takdir, al-fatihah, doa iftidah, al-fatihah, surat, ruku, sujud, ditidal, duduk di antara dos, tahiyah, akhir. Itu pahami semuanya, baru bisa masuk. Nah kalau sudah masuk nanti lihat tercermin nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita. Termasuk Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri Itu kalau kita pahami dahsyat sekali. Orang yang sholatnya benar pasti akan menebarkan salam. Pasti anak istrinya akan damai dan bahagia. Bersama orang lain, orang lain akan damai. Tidak akan dia akan zalim. Itu berarti orang yang masuk ke dalam sholat. Masuk ke dalam nilai-nilai hidup. Paham dan nikmat. Yang terakhir, nah ini yang paling sulit dan yang harus kita latih. Yang terakhir, yang kelima, namanya puncak dari kehusuan. Sadar akan Allah. Ini puncaknya. Zikir juga gitu, sadar. Sadar, lah, sadar kita sedang ditengok oleh Allah. melihatmu sedang Jadi kita orang yang zikir yang khusuk puncaknya itu dia sadar sedang ditengok oleh Allah. Sedang diawasi, sedang ditatap oleh Allah. Ini puncak yang kelima, sadar. Ah ini berat, dan mesti kita lihat. Jadi sedang sholat, sadar ditengoknya Allah. Sadar kita sedang jumpa. Nah kalau dalam sholat kita biasa sadar ditengok Allah, sadar diawasi, sadar untuk diperhatikan. Insya Allah di luar sholat pun akan terbawa nanti. Oh ya, baru jumpa tadi. Baru dilihat Allah. Di luar sholat harapannya pun, pun kita sadar terus dilahat, dilihat dan ditatap diawasi oleh Allah. Tapi kalau di dalam sholat aja kita tidak sadar akan Allah, apalagi? Apalagi? Sedang sholat, men. Sedang sholat, men. bu, sedang sholat. Enggak sadar Allah, apalagi di luar sholat. Sedang dalam ibadah aja enggak sadar Allah, apalagi sedang tidak. Ini bahayanya. Saya pantas Nabi mengatakan, kalau sholatnya rusak, rusak yang lain sedang di hadapan Allah saja dia pikirannya kemana-mana hatinya gak pernah sadar ditengok oleh Allah apalagi sedang tidak sedang zikir aja gak sadar dia ditatap oleh Allah apalagi sedang tidak zikir tapi kalau sedang zikir, ingat ditatap Allah dilihat Allah, diperhatikan Allah sedang selalu begitu, di luar sholat akan berzikir terus kita makanya sholat dan zikir itu tidak pernah lepas setelah sholat, zikir, habis silid habis sholat, zikir, habis zikir, sholat Ya, فاذا قضيت المصلاه فذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبيككم. Surah 4 103. Dan surah Sadih juga gitu. Ya, wa dhakara smar rabbih Setelah zikir kemudian dia salat. Inilah hidup kita. Jadi yang paling berat yang kelima, apa yang terakhir? Sadar akan sadar apa? Sadar dilihat, sadar dihawasi, sadar ini puncak daripada iman. Inilah namanya ihsan. Puncak daripada iman, namanya apa? Ihsan antak mudallah kana katarah, pak ilam takun taroh, pak inna huwiyaroh. Kau ibadah seolah-olah kau melihat Allah, walaupun kau tidak merasa melihat Allah. Kau yakin kau sedang ditatap oleh Allah, kau sedang dilihat. Ini puncak iman, namanya ihsan. Apa nah, ihsan? Antak mudallah kana katarah, pak ilam takun taroh, pak inna huwiyaroh. Seolah-olah kau melihat Allah, kalau tidak kita yakin kita sedang diperhatikan oleh Allah. S mudah-mudahan kita semua di tempat ini akan diberikan kekhususan oleh Allah. Kalau sudah khusyuk baru doa-doanya akan diijabah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, hatinya selalu dibuat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti pun seperti kata Ustaz Arifin tadi, matinya pun akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya doa kita dalam salat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Itu, itu juga rangkaian Mati dalam keadaan husnul khab Fatimah Mengundang kita semua di tempat ini orang-orang yang Husuk dalam sholatnya Husuk dalam zikirnya Husuk dalam segala hal kehidupan kita Husuk dalam keluarga Husuk dalam bisnis Husuk dalam semua aktivitas kehidupan kita InsyaAllah Maka Allah akan menerima amal-amal kita Memudahkan urusan kita Di dunia diberi kesuksesan Kebahagiaan Keselamatan Keberuntungan Dan di akhirat pun akan diberikan keselamatan Kesuksesan dan dan kebahagiaan, insyaAllah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dibawa pulang ada berapa tadi? 5 Li? satu, ikhlas niatnya mencari ridha Allah, yang kedua lakukan yang terbaik wuduknya, pakaiannya, waktunya tempatnya, gerakannya bacaannya, yang ketiga fokus, apa fokus bahasa ininya now and here bahasa indonesianya ke disini kinian di sini and kini ke di sini kini. Now and here Keempat, pahami bacaannya dan nikmati. Masukkan maknanya ke dalam hati supaya dia nanti terefleksi dalam kehidupan. Semua nilai-nilai salat terefleksi dalam kehidupan kita. Nilai rukuk, nilai sujud, nilai qitah, nilai Al-Fatihah, nilai bacaan-bacaan itu semua akan terefleksi dalam kehidupan. Nilai salam akan terefleksi dalam kehidupan. Yang bacaan itu kalau masuk ke dalam Hati. Baru yang terakhir yang kelima sadar akan Allah. Sadar apa? Sadar dilihat, diperhatikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzii yarakahu innatakum wa taqullubaka bisajid. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Taribin yang telah mengajak kita membimbing kita di tempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq billahi taufiq hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada santri nanya sama Pak Kiai tentang salat khusyuk. Kiai enggak mau jawab. Sebelum santri itu memenuhi keinginan Kiai. Anakku, bawakan untuk Kiai gelas yang airnya persis di bibir gelas. Bawakan. Nanti Kiai jawab salat khusyuk itu. Wah, mendengar itu santri ini semangat ya. Jadi setiap kiai itu duduk ngajar beliau bawakan tapi selalu kurang karena tersenggol dikit jatuh jadi kurang tapi pikir kelas kan ya? ini persis benar ya kurang terus berkali-kali berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun enggak bisa penuh selalu kurang karena maunya agak jauh dari dapur menuju majelis kiai tapi karena dia belajar terus kalau di sini tersenggol jatuh kalau di sini miring dia pelajari, Akhirnya ia bisa Persis Nah kata Kiai Beginilah cara untuk usul Harus ada mujahadah Kesungguhan belajar Kesungguhan menuntut ilmu Lalu semangat memperbaiki sholat Lalu semangat berakhlak mulia Karena akhlak di luar sholat menentukan sholat Saidina Ali berkata Orang yang berbohong tidak akan husu dalam solatnya, walaupun dia menguasai ilmu solat, tidak bakal husu, karena bohongnya menjadi hijab dalam solat. Kata pelakal mukminun aladinahum pisalatihim, hansi onwaladinahum anilabui. Mohon orang kalau sudah husu, hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Mohon keikhlasan ikhwah membacakan al-fatihah untuk keberkahan masjid res area ini. Yang mewakafkannya, yang membangunnya diberkahi Allah. al Fatihah. Nau bilah, neshatani rajim bismillah rabb. Alhamdulillah rabbil alamin, rahmanirahimalikamidin. Ia akan abduah, ia akan setak ini di nasratal mustaqim. Syratalajina anamta lahiqum pada Berkahi kami semua ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi res area 72. berkahi masjid kami, berkahi seluruh kaum muslimin muslimat. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin kepada majlis majelis subhanak allahumma bihamdika cha doula la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik